Halo, saya Lani Kuswandi, fasilitator relaksasi untuk ibu hamil. Kehamilan adalah suatu reaksi berantai yang sangat mengagumkan. Membentuk suatu ikatan seumur hidup. Yang takkan terlupakan Dasar kesehatan manusia Diawali sejak di dalam kandungan Selain kebutuhan nutrisi lahir Pertumbuhan janin di dalam rahim juga memerlukan nutrisi batin sejak di dalam kandungan bayi baru memiliki unsur jiwa yang paling sederhana yaitu perasaan maka pentingnya ketenangan pikiran dari kedua orang tuanya Relaksasi selama kehamilan adalah upaya untuk meningkatkan ketenangan dan kedamaian yang berdampak pada keseimbangan hormonal dalam tubuh sang ibu yang secara alami akan mengalir ke bayi lewat plasenta dan tali pusat. Kali ini saya akan memandu latihan relaksasi untuk ibu hamil, silahkan mengikuti langkah demi langkah, Anda akan merasakan ketenangan pikiran dan kedamaian di batin Anda. Silahkan mempersiapkan diri Anda dengan berbaring dalam posisi yang paling nyaman, dengan posisi terlentang, dan kedua lengan di sisi kanan dan kiri. Telapak tangan dalam keadaan terbuka menghadap ke langit-langit ruangan. Seandainya posisi terlentang kurang nyaman atau tidak memungkinkan dapat berbaring miring atau dalam posisi duduk. Sebelum melakukan relaksasi, awali dahulu dengan doa, mohon bimbingan dan pelindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Selama proses relaksasi, apabila ada pikiran-pikiran yang datang, sementara biarkan saja. Arahkan saja indera pendengaran ke musik dan suara panduan. Musik merupakan sarana penghantar untuk masuk dalam keadaan relaksasi yang lebih dalam. Silakan tetap memejamkan kedua mata. Walaupun mata fisik dalam keadaan terpejam, mata hati selalu dalam keadaan terbuka. Yang pertama adalah relaksasi otot. Sebelum merasakan relaksnya otot, kita akan merasakan dulu ketegangan otot yang sering kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Mulailah dengan menegangkan otot dari telapak kaki. dengan menegakkan telapak kaki ke arah langit-langit ruangan. Kemudian, rasakan ketegangan otot di daerah betis kiri dan kanan, paha kiri dan kanan. Rasakan tegangnya otot di seluruh daerah perut, dada. Pundak sedikit ditarik ke arah telinga. Kemudian rasakan di seluruh lengan. Sampai kedua telapak tangan. Terkepal. Kemudian rasakan ketegangan di daerah wajah. dan biarkan rasakan sesaat. Setelah itu, kita lepaskan seluruh ketegangan mulai dari otot wajah sampai otot telapak kaki sambil menghembuskan nafas. Sekarang rasakan betapa nikmatnya. Seluruh otot mulai dari otot wajah sampai otot-otot kaki. Demikian rileksnya. Seluruh saraf seluruh pembuluh darah, seluruh sel, dan seluruh organ bekerja dengan seimbang dan semakin sehat. Rasakan seluruh otot di daerah wajah yang rileks, selalu dalam keadaan berseri-seri tersenyum rasa rileks ini terus kita rasakan ke daerah kepala leher bahu kiri dan kanan Lengan kiri dan kanan. Telapak tangan kiri dan kanan. Dan keseluruhan jari-jemari tangan. Biarkan rasa rileks ini terus merambat ke seluruh daerah otot dada bagian depan sampai ke belakang. Seluruh organ yang ada di dalam rongga dada bekerja dengan seimbang dan semakin sehat. rasa rileks ini terus terasa ke daerah otot bagian perut bagian depan sampai ke belakang, seluruh organ pencernaan di dalam rongga perut bekerja dengan seimbang dan semakin sehat. rasa rileks ini. Kita terus rasakan di daerah otot panggul bagian depan sampai ke belakang. Seluruh organ reproduksi di dalamnya bekerja dengan seimbang dan semakin sehat. Biarkan rasa rileks ini terus menjalar ke seluruh otot di daerah paha kiri dan kanan lutut kiri dan kanan betis kiri dan kanan kedua telapak kaki dan ke seluruh jari jemari kaki Langkah yang kedua adalah relaksasi nafas. Perhatikan nafas yang keluar masuk lewat hidung. Hayati nafas adalah nafas kehidupan. Bernafaslah dengan tenang dalam pada saat menghirup nafas lewat hidung rasakan masuknya udara yang bersih lewat kedua lubang hidung mengalir ke seluruh paru-paru yang ada di rongga dada Dan biarkan sampai kerongga perut mengembang. Dan rasakan seluruh udara yang bersih mengalir ke seluruh tubuh. Setelah selesai, hembuskan nafas perlahan-lahan lewat kedua lubang hidung. Dan selalu diniatkan setiap menghirup nafas menjadi semakin rileks. semakin tenang hati semakin damai tiba saatnya kita memasuki langkah yang ketiga yaitu relaksasi pikiran. Pikiran mempunyai getaran yang sangat ringan. Perlu dilatih agar menjadi tenang dan seimbang. Silakan membuka mata, kemudian pandang satu titik yang ada di langit-langit ruangan apabila posisi Anda berbaring. Pada saat kedua mata memandang satu titik terus-menerus, otak akan masuk dalam keadaan istirahat. ditandai dengan kedua mata terasa semakin meredup kedua kelopak mata semakin rileks dan mulai berkedip berkedip dan biarkan pada hitungan ketiga Kedua kelopak mata terpejam dengan tenang. Satu, dua, tiga, kedua mata terpejam dengan tenang. Rasakan rileksnya jiwa dan raga. Dalam keadaan yang paling rileks, saatnya menanamkan niat positif ke dalam batin kita. kita sebagai manusia niatkan mulai hari ini dan selanjutnya selalu dalam keadaan tenang dalam menghadapi setiap perubahan di dalam kehidupan baik perubahan yang ada di dalam diri sendiri Ataupun perubahan-perubahan yang ada di sekeliling kita. Tenang. Niatkan mulai hari ini dan selanjutnya semakin sehat. Jasmani dan rohani. Demikian juga dengan bayi yang ada di dalam kandungan. Sampai kehamilan yang cukup bulan, menghadapi proses persalinan dengan nyaman, tenang, dan semuanya berjalan dengan lancar. Pertahankan terus kondisi rileks yang semakin dalam. Dengan setiap kali kita menghirup nafas, niatkan kita masuk dalam keadaan rileks yang lebih dalam. Dan masuk dalam keadaan rileks yang paling dalam. Dalam keadaan yang paling tenang, niat di dalam batin, terrealisasi, di dalam kehidupan, dengan mudahnya. Saya akan mengakhiri latihan relaksasi pada hari ini. Pada hitungan ketiga, latihan selesai. Satu, dua, tiga. Latihan selesai, silakan membuka mata, anda bangun dalam keadaan yang paling bugar, paling nyaman.